Kemarin ada uslub ca'ajub Kita sebutkan dia terbagi dua Ada yang Difahami dari sisi korina Ada korina yang Menunjukkan akan perkara tersebut Kemudian ada yang sifatnya kiasi nauun kiyasiyun yang sifatnya dikiaskan kalau yang dari sisi korina itu tidak ada kaidah khususnya ya tidak ada kaidah khusus dalam perkara tersebut dilihat dari Kumpulan makna yang ada di dalamnya. Berikutnya sekarang kita akan membahas yang kias. Walahu siqotani. Yang kiasya ini punya dua siqot. Inilah dasaran kita. Nanti dari sini bisa kita kiaskan ke kata yang lain yang terpenuhi syaratnya. Yang pertama ma'af'alahu. Yang kedua af'il bihi. <tuh> Ini kita punya dua lafad ya. Sebelum nanti kita bahas lagi. Maaf alahu dan afil bihi. Kalau maaf alahu, ini khusus dihukumi jumlah ismia. Kalau afil bihi, ini khusus dihukumi jumlah fiklia. Meskipun sebenarnya nanti afala di situ adalah fiil. Tapi porosnya nanti ada di ma. Ya. Poros permasalahan kita itu ada di ma makanya dia dikatakan sebagai jumlah ismiyah. Karena ma nanti di situ dianggap sebagai mubtada. Ya. Ma dianggap sebagai mubtada Tak. Jadi ma af'alahu ini jumlah ismiah. Af'il bihi ini jumlah fi'liyah. Sama-sama sigo ta'ajub. Wahazanil al-waznani yusta'amalani inda iradati ta'ajubi min syai'in. Tanfa'ilu bihi an-nafsu alal-wajhi alladhi sharruhnahu. Dan dua wazan ini... Keduanya itu digunakan ketika ingin mengungkapkan suatu kekaguman. Min syai' dari sebuah perkara. Tanfa'ilu bihi an nafsu. Yang jiwa itu merasa kagum atau heran dengannya. Alal wajhi alladhi syarahnahu. Sesuai dengan sisi yang telah kita jelaskan tadi. <tuh> ya. Jadi dua wazan ini adalah wazan yang digunakan ketika seseorang ingin seseorang itu memiliki keinginan mengungkapkan sesuatu yang dia takjub darinya. Sesuatu yang dia kagum darinya. Ya. Sesuai dengan apa yang telah kita syarah, telah kita jelaskan. Seperti ma ajmalas samaa'. Betapa indahnya langit itu. Atau ajmil bis sama, sama maknanya Cuman berbeda susunan jumlah Satu jumlah ismiya, satu jumlah fi'liya Jadi ketika ada seseorang yang kagum dengan sebuah langit Dengan langitnya Dia mengungkapkan ma ajmalas sama'a Atau ajmil bis sama'i ya? Ajmil bis sama'i Inilah dua wazan yang digunakan sebagai si kotut taajub. Nanti dari wazan ini, dua wazan ini kita kiaskan kepada seluruh kata yang terpenuhi syaratnya untuk bisa dijadikan si kotut taajub. Shuru tu siaga minal fiil syarat-syarat membuat si gatajub dari sebuah fiil. Jadi ketika ada sebuah fiil ingin dibuat menjadi si gatajub maka harus terpenuhi beberapa syarat di dalamnya. Lepas syarat ini maka secara asal fiil tersebut tidak bisa dibuatkan menjadi si gatajub. Yushtaratu fil fi'li allazi ya'ti minhu at ma yali. Disyaratkan pada sebuah fi'il yang datang darinya si gota'ajjub. Atau ada darinya sebuah kekaguman. perkara Perkara yang mengagumkan. Ma yali. Yaitu beberapa syarat berikut ini. Jadi disyaratkan pada sebuah fi'il yang yati minhu at-taajjub yang perkara yang mengagumkan itu datang darinya sehingga kita kagum dengannya maka disyaratkan pada fiil tersebut ketika ingin kita ungkapkan kekaguman itu yaitu beberapa syarat berikut ini Anda baca dulu syaratnya nanti kita jelaskan kembali yang pertama ayyakunal fiilu maazian harus dibentuk dari fiil maadi tidak boleh dibentuk dari fiil mudhari atau apalagi fiil amr yang kedua ayyakun al fiil sulasiyan fiilnya itu hendaklah fiil sulasi ya hendaknya fiilnya tersebut adalah fiil sulasi fiil yang tiga huruf tidak boleh lebih dari tiga huruf kalau lebih dari tiga huruf nanti ada caranya tersendiri Al-thalis yang ketiga ayyakunal fi'lu mutasharrif falayusagu minal jamid ka asa walaisa wa biisa wa ni'ma Hendaknya fi'il tersebut adalah fi'il mutasharrif. Ya. Fi'il yang bisa ditashrif. Falayusagu maka tidak dibuat minal jamidi dari fi'il jamid. Seperti asa, laisa, biisa, ni'ma. Ya. Kalau fiil asha, laisa, biisa, nikma ini fiil jamid. Sehingga tidak bisa dibuat darinya sigotal tanjub. Secara asal. Ya, harus fiil yang mutasarrif yang memiliki tasrif yang sempurna. Arabi Ar yang keempat ayyakunal fiilu musbat. Atau ayyakun al musbatan. Hendaknya fi'il itu adalah fi'il yang musbat. Ya. Fala yusogu minal manfi. Tidak boleh dibuat dari fi'il yang didahului oleh amil nafi. Fi'ilnya itu. Harus fi'il yang musbat. Yang tidak didahului amil nafi. Al-Khamis yang kelima. Ayyakun al-fi'il mabnian lil-ma'lum. Fi'ilnya. Harus Fiil mabni lil ma'luh, ya, tidak boleh dibuat dari fiil mabni majhul. Faham? Tidak boleh dibuat dari fiil mabni lil majhul. Kita baca dulu syaratnya. Yang keenam. Ayakun alfi'lu tamman falayusagu minan naqis Hendaknya fi'il tersebut adalah fi'il yang tam fi'il yang sempurna ya maka tidak boleh dibuat dari fi'il yang nakis ya yaitu fi'il yang memiliki fa'il atau fi'il yang nanti butuh fa'il dan ma'f'ulbi. Tidak boleh dibuat dari fi'il nakis. Yaitu fi'il yang butuh isim dan khobar. Yaitu kana dan saudara-saudaranya. ya Kana dan saudara-saudaranya itu adalah fi'il nakis. Kenapa dikatakan dia nakis? Karena yang dia butuhkan adalah isim dan khobar. Sedangkan asalnya fi'il, kalau dia tam, dia sempurna, dia itu butuh fa'il atau maf'ulun bi. Yang ketujuh, Ayyakun al fi'ilu qabilan li tafawud, falayusogu min mata wa halaka wa <faniyya> Hendaknya fi'il tersebut adalah fi'il yang dapat menerima tafawud, perbedaan. Maka tidak boleh dibuat dari fi'il mata. Ya, Mati telah mati. Halaka telah binasa. Kenapa? Karena fi'il ini tidak bisa menerima keadaan yang berbeda. Dia hanya satu pada keadaannya saja. Yang kedelapan. <ın> Ayatiyya al-wasfu minhu ala af'ala alladhi mu'annasuhu fa'la'uh. Fala yusagu mimma dalla ala launin nahwu khadira kh kemudian hamira au aibin ya seperti awara atau aroja ar ila akhirih dan hendaknya dia itu tidak berbentuk sifat yang ikut wazan afala yang mu'annasnya itu fa'la'uh. Jadi. Tidak boleh berbentuk sifat. Yang wazan sifat ini nanti. Ikut wazan af'ala. Atau af'alu afwan. Mu'annasnya adalah fa'la'uh. Maka tidak boleh dibuat dari. Kata yang menunjukkan terhadap warna, seperti khadirah, hamirah, ini menunjukkan berkaitan dengan warna. Au'aybin atau yang menunjukkan tentang makna aib. Karena apa? Kata yang menunjukkan makna laun, menunjukkan makna warna, ataupun menunjukkan makna aib. Ini adalah sifat yang kebanyakannya ikut wazan af'alu mu'annasnya fa'la'u. Paham? Jadi, kenapa dilarang dari sifat yang mengikuti wazan af'alu yang mu'annasnya adalah faalau? Karena lafad nanti, kata beliau di sini tidak boleh dibuat dari kata yang menunjukkan makna warna. Atau menunjukkan makna aib. Kenapa? Karena makna warna atau aib. Itu kebanyakannya mengikuti wazan af'alu yang mu'annasnya fa'la'u. Nah, inilah delapan syarat yang harus terpenuhi untuk sebuah kata atau sebuah fi'il yang ingin dibuat menjadi si gotu ta'ajuh. Faizatawak farut. Fi'ilin fi jaza ta'ajub minhu. Ya. Apabila sebuah fi'il terpenuhi syarat-syarat di atas, delapan syarat ini, jaza ta'ajub minhu boleh digunakan ta'ajub darinya. Artinya, fi'il tersebut itu boleh langsung digunakan taajjub dengannya Ya ikutkan wazan af'ala ma'afala ma'afalahu atau af'il bihi Ya ma'afalahu atau af'il Yang perlu kalian perhatikan, Ketika dikatakan, Ma af'alahu atau af'ilbihi, Domir huwa di situ, Af'alahu, domir huwa, Domir nasob mutasil itu, Itu tidak disyaratkan selalu berbentuk domir. Boleh berbentuk domir, Boleh juga berbentuk isim zohir. Ya, Boleh berbentuk domir Boleh juga berbentuk isim Isim zohir Sama seperti juga Af'il bihi Bihi, ba Sama domir ha Domir huwa Di situ, untuk domir jermutasilnya Paham? Itu tidak harus berbentuk domir Boleh Setelahnya berbentuk domir Setelah bak tersebut, atau boleh setelah bak itu nanti berbentuk isim zohir. Jadi tidak syarat harus semuanya berbentuk domir. Apabila nanti ada sebuah kata sudah terpenuhi delapan syarat yang kita disebut, kita sebutkan di atas, maka sebuah kata itu boleh langsung diikutkan wazan ma'af'alahu atau af'ilbihi. Seperti contoh ma'aqbaha al-jahla atau akbil bil-jahli. Ya? Alangkah buruknya kebodohan Fam, kobi. Nah, dilihat di sini, akobaha ma akobaha itu dari fiil kobiha yakobahu. Pertama fiilnya adalah fiil madi. Kemudian sulasi tiga huruf. Kemudian kobiha yakobahu dapat menerima tasrif dengan sempurna. Dia punya madi, punya mudori, jika punya amr. Kemudian Qabihah tidak didahului dengan nafi. Dia musbat. Yang kelima, dia mabani lil ma'lum bukan qubihah, tapi qabihah fa'ila mabani lil ma'lum. Kemudian fi'ilnya tam. Artinya dia butuh fa'il, bukan butuh isim, bukan butuh khabar karena qabihah ini bukan saudara-saudaranya karena Kemudian, yang ketujuh, fi'il ini dapat menerima perbedaan. Faham? Qobihah, sesuatu yang buruk. Terkadang nanti berubah menjadi sesuatu yang baik. Syarat yang ketujuh juga terpenuhi. Kemudian, Qobihah ini bukanlah sifat yang ikut wazan, fa'la'u, e'af'alu, yang mu'anasnya fa'la'u. Delapan syarat ini terpenuhi. Maka, Fi'il qabiha bisa langsung dibuat mengikuti wazan ma af'alahu atau af'il bihi. ma'ajmala dari kata jamula. Jamula syaratnya terpenuhi juga. Dia berbentuk fi'il madi, tiga huruf, mutasharrif, musbat, tidak di ya. Dia fi'il mabni ma'lum, bukan mabni majhul. Makanya kita katakan ma'ajmala as samaa atau ajmil bis-samaa'i. Fi'il jamula bisa langsung dibuat menjadi sigot ta'ajjub Sekarang kita punya permasalahan. Bagaimana apabila fiil tersebut adalah fiil yang lebih dari tiga huruf? Seperti INKASARO atau istamala atau intasara. Ya. Diturunkan coba Bapak tulisnya dia. Hah? Yang lainnya. Begini. Jadi diperhatikan ya, ini sudah pernah kami bahas. Apabila fi'ilnya nanti lebih dari tiga huruf. Seperti empat huruf, lima huruf, atau enam huruf. Seperti fiilnya tadi yang kita sebutkan. Atau fiilnya adalah fiil nakis. Bukan fiil tam, seperti kana dan saudara-saudaranya. Paham? Maka nanti, cara membuat si gota ajub dari fiil-fiil ini... Itu dengan meminta atau menggunakan bantuan fi'il-fi'il Musa'ada. Yaitu fi'il-fi'il fi yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Tidak bisa langsung. Jadi kalau kita ngambil contoh. Seperti fi'il Kana. Kana. Kalau kita lihat dia. Dia tidak masuk pada syarat yang ke-enam. Yaitu apa? Karena ini adalah fiil nakis. Fiil yang membutuhkan isim dan khobar. Sedangkan syarat dari membuat fiil ta'ajub, dia itu harus dari fiil tam. Fiil yang butuh fa'il atau mafulunbi. Ya, butuh fa'il dan mafulbi. Kalau dari fiil nakis, tidak bisa. Apa? Apa? Cara membuatnya nanti, kalau kana ingin dibuatkan si gotu ajub, itu enggak bisa langsung dikatakan ma'akwana. Enggak bisa. Ma'af Allah. Atau akwin bihi. Itu enggak bisa. Kita harus menggunakan perantara dari fiil-fiil musa'adat. Yaitu fiil-fiil yang sudah terpenuhi syarat-syarat untuk menjadi si gotu ajub. Seperti Ma ajmala, ma a'azhoma Ma ahsana, ma akbaro Ma asgoro Dan yang sebagainya Hah? Jadi kita ambil Perantara dari Af'alul Musa'ada. Lafad-lafadnya nanti, diantara Af'alul Musa'ada, itu adalah ma'ahsana, ma'ajmala, kemudian ma'azhoma. Itu cara yang pertama ya. Atau kalau nanti diikutkan wazan af'il bihi berarti ahsin bihi, ajmil bihi, a'zim bihi. Anda sebutkan tiga contoh dulu dari lafad fi'il musa'ada. Setelah itu, datangkan masdar dari fi'il yang tidak terpenuhi syarat tadi. Jadi fi'il yang tidak terpenuhi syarat tadi, datangkan masdarnya. Ini anda ada tambahan fawaitnya ya, ada penambahan fawaitnya, baik masdar sorry atau masdar mu awal. ya, baik masdar sorry atau masdar mu dari fiil tersebut. jelas. Berarti kalau kita punya contoh <tuh> dari fiil kana. Kalau kana mau dibuat ta'ajjub, itu tidak bisa langsung. Ya? Kenapa? Karena kana tidak terpenuhi syarat untuk menjadi si gotu ta'ajub. Yaitu apa? Dia nakis, bukan tam. Sedangkan syaratnya harus tam, yaitu punya fa'il atau punya ma'ulunbi. Kalau dia adalah fi'il nakis, maka tidak bisa dijadikan si gotu ta'ajub. Terus bagaimana caranya agar tetap kana ini menjadi si gotu ta'ajub? Meminta bantuan af'alul musa'adat. Paham? seperti ma'azama ma ahsana ma, ajmala, ma ya atau nanti azim bihi ahsin bihi ajmil bihi Setelah itu, datangkan masdar dari fiil yang tidak terpenuhi syarat tadi. Paham? Didatangkan masdarnya. Baik masdar sore atau masdar muawalnya. Kalau kemarin yang kita sebutkan hanya masdar sore saja ya. Jadi baik masdar sore atau baik masdar muawalnya. Berarti kalau kita buat contoh ma as'aba kaunu ad-dawa murran Untuk kita Kana Kana Kalau mau dibuat itu gak bisa langsung Artinya harus meminta perantara Dari Ab'alul Musa'ada Kemudian Kita datangkan Masdarnya Kana Baik Masdar Suri atau Baik Masdar Muawwan. Jadi caranya didatangkan masdar dari fiil tersebut. Seperti ma'as'aba ka'unat dawa'i murron. Alangkah beratnya keberadaan obat yang pahit itu. ya Ka'una itu masdar sorry. Ka'na yakunu ka'unan. Atau kita datangkan mas dar Berarti. Ma as'aba. Ayyakuna dawa'u murron. Ini mas dar An ditambah fiil muthori. Atau. Ma as'aba. Ma kanad dawa'u murron. Ini juga mas dar Ma ditambah fiilnya. Ya kan? Mas dar itu. Baik. An ditambah fiil muthori atau nanti ma ditambah fi fiilnya jadi kalau diterjemahkan <tuk> ma as'aba ayyakunat dawa umurron alangkah beratnya keberadaan obat yang pahit itu atau ma as'aba makanat dawa umurron sama maknanya alangkah beratnya keberadaan obat yang pahit itu jadi gak bisa kita katakan ma'akwana ad-dawa'u atau ma'akwana ad-dawa'a gak bisa kenapa? karena karena tidak terpenuhi syarat syaratnya Ya karena tidak terpenuhi syaratnya artinya kalau tetap mau dibuat dari fi'il nakis harus meminta bantuan dari al-alul musa'ada yaitu fi'il fi'il yang sudah terpenuhi syaratnya untuk menjadi si kota ajub. As'aba, ajmala, ahsana, a'azoma. Semuanya yang terpenuhi syaratnya gitu. Jadi kita pakai perantara itu dulu. Baru datangkan fi'il yang tadi ingin kita jadikan si kota ajub, Namun tidak terpenuhi syarat. Dipahami? Kan kaun tidak terpenuhi syaratnya. Ya sudah, kita pindahkan contohnya. Yakotulu. Yakotulu, kalau dibuat...